Doa sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim Bismika Allahumma ahya wa bismika amut Artinya Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu Aku mati